Iya yeah. Oke okay, ini satu lagu request Dari Saifel aja Betul ya mas Bran. Ini ada yang mau berkenan Untuk poco-poco Iya -poco? yeah. Mas Andro Akvol juga bersama Mas Edy Sandro Silakan untuk mas Sandro Dan mas Edy Untuk bisa naik atas panggung Mungkin membawa rekan-rekannya ini satu lagu permintaan dari tuan rumah <gif> yang spesial saya bawakan khusus untuk hari ini ya untuk hari ini soalnya gak hafal <gif> monggo mas Sandro ke mas Iya ya sini boleh nyanyi barang-barang ya broken heart I wanna We're